Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amaba Hamba Allah yang mulia para pendengar suara Radio Butuh Rahman Serambi dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh di berada yang dapat memonitor kegiatan ini Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat beserta berikutnya hingga akhir zaman. Allah yang mulia. <tuh> Seperti yang telah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu bahwa memupuk sikap sobar di dalam kepribadian itu sangat amat penting karena as nisful iman. karena sobar itu adalah e, sebahagian daripada iman, sebagian besar daripada iman. Jadi ujian keimanan seseorang itu ada dalam kesabarannya bahwa sabar itu sebenarnya sebuah mahligai di agama itu ditempatkan pada mahligai itu. Jadi kalau seseorang itu berislam, cerminan keberislamannya itu akan terlihat bagaimana sikap sabar dia di dalam menghadapi kenyataan kehidupan. Jadi <tuh> sabar adalah maqam eh apa ya? terminasi ya. stasiun. Jadi dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu ruang kepada ruang lain itu butuh kesabaran. Sebenarnya kita ini adalah hamba Allah yang hidup e, berada dalam ruang-ruang atau relung-relung kehidupan. banyak kamar-kamar kehidupan yang kita lalui yang itu butuh kesabaran. Ya kalau tidak ada kesabaran ya kita akan bisa tenggelam dengan keadaan itu sendiri. Maka hanya mereka yang berimanlah sebenarnya yang mampu melola kesabaran itu dia sabar itu sebagai mutiara mutiara dari berbagai mutiara yang ada di surga hari itu karena dengan sabar itu jugalah seseorang eh, hidupnya itu akan akan syarat nilai atau syarat mana <tuh> ya banyak hal dari dari apa hal-hal kecil maupun hal-hal yang besar. Jadi itu penting kepada kita di dalam kesabaran. Penciptaan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk itu disebutkan bahwa pada diri manusia itu diberikan sebuah komponen yang penting yaitu daya pikir ya, akal. Seonarnya daya pikirnya itulah yang akan bisa mengontrol kepribadian manusia itu. Jadi di dalam sebuah surat atau risalah Umar bin Khattab itu ditujukan kepada Abi Mus'al Asyari ya. Beliau menulis Alaikha bisabar Ada kewajiban sabar kepada Anda dalam kehidupan. Ya, saya pikir e, kewajiban itu juga harus ada pada kita hari ini. walam alam anna sabra sabrani. Ketahuilah oleh Anda bahwa sabar itu tipologi sabar itu ada pada dua tempat ya, sabrani ada dua tempat ya. Ahadu afdalun minal akhar. Salah satu daripada kondisi sabar itu itu lebih afdal dari yang lain. Jadi saling apa ya? Saling berinterkoneksi, ada ada keterhubungan. Ya, ini kita lihat apa itu. Yang pertama misalnya sabar dalam musibah itu lebih baik, lebih afdal daripada sabar terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Maksudnya adalah dalam berhidupan ini manusia itu acap sekali ditimpa oleh musibah. Nah, musibah Ya apa saja yang menimpa kehidupan ini yang tidak tidak kita inginkan. Sama ada itu musibah bencana misalnya ataupun sama ada itu musibah datangnya penyakit ya, itu juga musibah atau tidak berfungsi bagian tertentu dari anggota tubuh kita itu juga musibah sebenarnya. kemudian banyak musibah-musibah yang lain Atas salah satu daripada anggota keluarga kita berpulang ke rahmatullah, itu kan musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar itu adalah ya berpulang ke rahmatullah, ada jiwa-jiwa yang terbang menghadap Allah. Itu adalah musibah yang membutuhkan kesabaran. Hilang harta benda, gagal panen, apalagi berdagang tidak ada memperoleh untung ya. Itu musibah sebenarnya. Nah, hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mengendalikan dirinya. Jadi jadi orang-orang yang berimanlah yang akan mampu mengendalikan dirinya. Bagaimana pengendalian diri itu sangat terikat dengan bagaimana pandangan keimanan seseorang itu? Jadi iman itu kan percaya. Sebenarnya eh, seperti yang kita dijelaskan beberapa waktu yang lalu, udah lama sih. Itu komponen iman Islam ihsan ini tiga komponen besar yang harus melekat di dalam eh, kepribadian kita. Itu yang akan bisa menjadi pengontrol itu akan bisa menjadi spirit yang paling besar. Nah, adapun untuk membangun itu semua, ya manusia ini sifatnya kan sebagai manusia yang sangat lemah. Itu diperlukan juga spirit dari yang lain gitu. Maka perlu ada motivasi, perlu ada yang spirit ya dorongan-dorongan atau inspirasi. Bagian tidak terpisahkan dari perintah wa tawashau bil Jadi wa itu saling apa? memberi nasihat. Jadi kalau Anda bisa menasihati yang lain, Anda juga harus mau menerima nasihat yang lain. Jadi kehidupan yang indah itu adalah saling memberikan nasihat tentang apa ya tentang kebenaran bil eh Anda ini keliru Anda ini uh, tidak pada jalan yang sebenarnya ya tunjukkan mana yang tidak benar mana yang keliru berikan solusi itulah kebijakan dan dalam proses ini semuanya dibutuhkan kepada kesabaran kesabaran itu sendiri ya tanpa ada kesabaran ya sulit itu akan akan bisa tercapai Jadi sulit itu akan bisa tercapai. Jadi saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Wa walau kana murra. Katakanlah sesuatu itu yang benar walaupun mungkinnya pahit. Maksudnya pahit bukan rasanya pahit. Sulit mengungkapkan sebuah kebenaran. Sulit menasihati orang yang terlalu besar dari kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Betapapun besarnya seorang itu dari kita, kalau memang kita mengetahui ada kekiluruan pada dirinya, ya kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Itu yang paling benar sebenarnya. <tuh> Jadi, jangan apa? Mendiamkan diri atau acuh tak acuh dengan situasi atau dengan keadaan Jika kita tidak pernah berkontribusi untuk memperbaiki keadaan. Jadi jadi ini sangat amat penting gitu. Di wa tawasu walaupun kadang-kadang pahit ya kita untuk membenahi keadaan kondisi ya, harus dilakukan. Mungkin juga dalam konteks apa tadi wa tawasu ya saling menasihati tentang kesabaran. Ya, itulah kita harus banyak sabar ya sebenarnya. Jadi banyak sabar itu sebagai ujian keimanan. Dalam hal musibah. Ya, banyak musibah-musibah kehidupan. Musibah fitnah misalnya. Musibah yang akan menggerogoti apa namanya nilai-nilai keimanan yang kita miliki ini juga kita harus harus kuat harus teguh jadi seperti itu. Bahwa sabar itu sebenarnya apa namanya gerbong daripada iman itu. Di sini digambarkan bahwa sabar adalah gerbong atau lokomotif daripada iman. Jadi jadi iman itulah yang akan menarik nilai-nilai sabar yang kita miliki. Seorang yang bertakwa dengan dengan nilai-nilai kesabaran yang miliki itu akan lebih lebih utama di dalam berkehidupan mereka ya ketimbang sabar yang tidak berbasisan ketakwaan. Jadi jadi ini sangat ya sangat sangat penting. <tuh> Oleh karenanya eh salah seorang Amirul Mukminin ahli Bani Abi Thalib itu pernah eh mengungkapkan bahwa al-mar'u yataghayyaru bisalas manusia ini akan bisa berubah karena tiga kondisi. Jadi manusia itu akan diuji akan berubah karena tiga kondisi. Yang pertama adalah al-qurbu minul muluk. Seseorang itu akan berubah ketika berada dalam tiga lingkaran Yang pertama ketika mereka itu dekat dengan puasa Nah, ini ini Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib nyebutkan. Nah, siapa saja yang berada dalam lingkaran kekuasaan sebenarnya ujiannya adalah kesabaran itu. Jadi al apa namanya yang dekat dengan kekuasaan itu orang akan bisa berubah. Kemudian Seseorang juga akan bisa berubah dalam hidupnya adalah ketika mendapatkan kewenangan atau kekuasaan alwilayat ya. Jadi, seorang itu punya kecenderungan bila dekat dengan puasa dia akan bisa berubah. Seseorang itu bisa berubah karena memperoleh kekuasaan. Makanya seharusnya siapa saja yang dekat dengan kekuasaan kalau ada ujian kesabaran bukan menyebabkan dia sombong bukan menyebabkan dia apa lupa diri. Seharusnya akses kepada kekuasaan itu bisa memperbaiki, bisa saling mengisi, qawlawasul hak. Itu paling penting sebenarnya. Bukan memanas-manasi, bukan mengompori. Mungkin juga sedikit memiliki wewilayat ataupun kewenangan atau otoritas lantas Apa ekspresi kekuasaan itu bisa berubah? Itulah sikap daripada manusia yang memang kita ini butuh kepada kesabaran. Kemudian ada kondisi lagi adalah apa namanya? Wal min ba'dil faqr. Orang yang tiba-tiba kaya dari kemiskinan apa namanya mendadak kaya. Nah, itu juga orang bisa berubah. Biasanya dia susah hidupnya entah bagaimana mendadak kaya. Nah, jauh daripada prinsip keberimanan itu manusia itu akan akan bisa berubah. Jadi tetapi ini perlu diingat ya perlu diimak adalah fa lamata fi hadhihi fa zu aklin tetapi apabila dalam tiga kondisi itu seseorang tidak berubah prinsip hidupnya tidak berubah sikap hidupnya itulah manusia-manusia yang zu aklin manusia yang memiliki akal sehat yang kuat Jadi sudah dekat dengan penguasa punya kekuasaan juga apalagi tadi punya harta yang berlimpah tapi sikap hidupnya tidak berubah tetap memiliki komitmen di dalam berhidupan itulah orang-orang yang kuat Saudara, orang-orang yang teguh. Jadi itulah disebutkan wa mustakim mustaqim itulah orang-orang yang memiliki khuluk mustaqim itu uh, akhlak sifat yang mustaqim yang istiqamah yang lurus jadi kita sebenarnya butuh orang-orang yang ada kesabaran di dalam hidupnya tetapi dia tidak pernah terpesona dengan patah morgana kekuasaan patah morgana otoritas perubahan antara ia kaya dengan dari kemiskinan. Banyak itu. Contoh-contoh klasiknya kan uh, siapa itu? Salahbah ya. Nah, uh, salatnya kan nanti gantian ya. Karena miskinnya itu. Didoain oleh Rasul. Keplara ki apa namanya biri-biri kibas itu akhirnya putih itu bukit dengan kibas dia sudah kurang jamaah loh sekali nah, artinya ada perubahan sikap ya ya menurut menurut itu tapi kalau Anda biasa-biasa apapun perubahan material yang menghampiri kehidupan kita kita tuh biasa-biasa ya enggak enggak apa-apa Itulah ujian kesabaran. Ya, ini sebenarnya berlaku dari berbagai sudut dimensi kehidupan. Misalnya ya, saya itu nelayan misalnya ya. Nelayan misalnya. Pergi ke laut, kan begitu. Enggak dapat apa-apa waktu pulang. anak rungkul mentapa nak. Itu sudah lesu, sudah apa? Itu enggak ada ujian kesabaran namanya. Enggak ada ujian kesabaran itu. Begitu juga sebaliknya. Ketika mau atau tari apa? Tari buka deh. Banyak dapat wah itu ngomongnya selangit gitu. Itu juga enggak ada ujian kesabaran. Ya bagaimana ya biasa-biasa saja bahwa enggak dapat rezeki itu ujian kesabaran kita harus perbaiki mungkin dimana ada kesalahan mungkin ada kegeliruan gitu kan itu yang perlu di, di dikaji mungkin juga kalau banyak mendapat melimpah ruah karena gini cerita-cerita kan ada juga nyelayan itu kalau lagi lagi lagi apa ya dengan rezeki kan enggak bisa dibawa pulang itu ikan itu penuh itu enggak bisa dibawa pulang itu ujian kesabaran. Tidak boleh yang menjadi angku dan sombong. Tapi apabila Anda menganggap ini adalah anugerah al Allah lantas sampai di darat berbagi itu lebih bagus sebenarnya. Itu lebih bagus dan lebih indah. Jadi banyak. Mungkin juga ujian-ujian kesabaran dalam berbagai sisi kehidupan. Apalagi ya? Seorang yang yang menekuni dunia ilmu saya, sekolah saya. Kalau di di perguruan tinggi seorang itu yang sudah selesai kuliahnya kan ditandai dengan wisuda. Nah, wisuda itu saya pikir perlu ada ujian kesabaran jangan membuat kita itu jadi angkuh dan sombong. Tapi bahwa anda memiliki ilmu, memiliki kewenangan ilmu itu untuk diberikan kepada yang lain hadirin anda adalah membawa perubahan membawa pencerahan kepada yang lain. Jadi ilmu yang anda miliki itu bukan untuk menzalimi orang lain, bukan untuk membodoh bodohin orang lain. Bukan apalagi untuk menakut-nakuti orang lain. Karena di banyak orang baru sedikit memiliki keahlian ilmu naku nakuti orang lain dalam berbagai bentuk sikap Jadi di sini juga perlu ada ujian-ujian kesabaran tidak boleh kita itu berupa Ini baru sarjana atau baru S2 atau apalagi dokter lantas mau mau macam-macam ya enggak benar seperti itu. Apalagi enggak ada apa-apa mau macam-macam ini juga yang tidak benar. Jadi ini adalah semuanya apa? ujian-ujian kesabaran kita. Makanya mereka mereka yang famallam yataghayyar fi هذه dalam kondisi itu kalau kalau seseorang dekat dengan penguasa memiliki kewenangan tiba-tiba e, berubah dari miskin menjadi kaya, dia masih berpegang teguh punya prinsip dalam berkehidupan Itulah manusia-manusia yang rusu akling kawim yang memiliki akal yang sehat yang yang yang cerdas ya enggak enggak enggak ngaruh gitu. Ada filsuf filosofi kehidupan ikan itu kalau masih dia di laut tidak akan pernah asin. Padahal air laut itu asin loh. Kapan juga ikan itu asin ketika dia sudah meninggalkan laut baru dia asin. tak nah, pernah ada ikan asin di ketika apa namanya? ikan itu berada di dalam air laut. Nah, ini apa mananya Maka dalam berislam seseorang itu tidak akan terganggu kehidupannya bila benar-benar mengikat diri dengan prinsip iman Islam isan itu itu kalau benar-benar mengikat diri dia tidak akan terganggu kehidupannya tetapi kalau sudah jauh daripada nilai-nilai ini itu akan akan akan berbeda dalam berhidupannya itu kan jelas itu enggak apalah kita ulang kembali ya dulu Rasul duduk-duduk dengan sahabat. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang gagah perkasa. Jadi dengan pakaian yang putih bersih gitu, pokoknya gagah perkasa lah. Sahabat heran. Mereka ini eh tamu ini datang langsung bersimpuh di hadapan Rasul. Ya benar itu kedua lututnya ini dekat dengan kedua lutut Rasulullah diletakkan kedua tangannya di atas lutut Rasul itu kan menandakan keakraban ya keakraban tiba-tiba menanyakan tiga banyak persoalan ditanyakan kepada Rasul Rasul jawab yang baik ya Rasulullah akhbirni anil iman kan itu yang ditanya Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya apa itu iman. Gitu. Ya Rasulullah menjawab tentang rukun iman itu 1 2 3 4 6 gitu. rukun iman. Jadi, begitu selesai Rasul memberikan penjelasan dia berkomentar, "Shadaqta ya Rasulullah. Anda benar." nanti diiyakan. Nah, ini sahabat yang lagi duduk di seputar Rasul menjadi bingung, ini orang bertanya membenarkan dengan jawaban rasul siapa di dia juga setelah itu ditanya tentang Islam maka disebutkan rukun Islam yang lima itu kemudian apa itu islam disebutkanlah kemudian ditanya lagi kapan saatnya hari kiamat rasul menjawab bahwa tentu orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya dan dan seterusnya nah ketika tamu ini pergi Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasul? Itulah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada Anda tentang iman, Islam, ihsan. Jadi kalau mau merujuk kepada prinsip berkehidupan kita tadi, ya, ya, tiga pilar itu yang yang yang menjadi tolak ukur. Jadi prinsip Iban ya Kalau kita sudah sebut iman berarti berada kepada enam-enam komponen itu. Beriman kepada Allah, pada malaikat, kepada rasul dan seterusnya. Itu komponen itu yang tidak bisa di bisa pisahkan Jadi ini Oleh karenanya di dalam apa? Berkehidupan ini tentu kenapa tadi disebutkan bahwa Sabar itu menjadi mahligai dalam berislam. Karena memang kenyataan dalam kehidupan ini hari-hari kita beraktivitas, apapun yang kita lakukan itu penuh dengan ujian-ujian kesabaran. Tanpa ada kesabaran itu akan akan sulit sulit sekali kita sudah berjanji dengan teman misalnya kita lebih awal sampai menunggu aja itu kan kesabaran itu. Ya banyak hal yang yang harus kita hidup. Kita sakit misalnya. Ada yang apa namanya? Itu ujian kesabaran juga cukup tinggi. Makanya ada keterangan ya, seseorang hamba Allah yang hidupnya itu diuji dengan sakit yang berkepanjangan itu sebenarnya dicabut akan segala apa dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Jadi sakit itu bukan penderitaan sebenarnya. Sebagai ujian di dalam kehidupan ini. Hamba Allah yang mulia para pendengar suara Radio Putu Rahman, salam FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh di manapun berada oleh karena itu di dalam apa namanya kita mengisi kehidupan ini marilah kita jadikan pakaian sabar ini menjadi opsi, jadi pilihan. Paling tidak kesabaran yang sudah melekat pada kepribadian kita itu akan bisa menuntun kita untuk lebih tetap istikamah, untuk lebih tetap berprinsip. Apalagi sampai-sampai apa? Karena penderitaan kehidupan yang berkepanjangan sampai-sampai menggadaikan prinsip akidah misalnya. Itu ya ujian kesabaran kita ya gagal ataupun uh, tidak tidak berhasil. Oleh karenanya kita harus apa? Harus kuat. Kita tidak boleh lemah di dalam menghadapi kenyataan kehidupan yang memang tidak sesuai dengan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita tidak boleh lemah. Kita itu harus kuat. Kita itu harus tegar. Jadi kita itu harus tegar, kita itu harus kuat di dalam apa? kenyataan berhidupan kita. Kalau enggak ya sulit untuk kita. Oleh karenanya Kita harus apa? Memikirkan kembali bahwa pakaian kesabaran ini perlu. Nah, ujian-ujian kesabaran itu tidak hanya di dalam keadaan musibah ya. Tetapi juga di dalam keadaan nyaman penuh dengan apa namanya eh, nikmat ya itu juga perlu ada kesabaran bagi kita dimana mana kita harus eh, mengelola sabar itu dengan baik sebenarnya kita sudah niatan untuk untuk untuk bangun pagi subuh biasanya ya harus ada ujian kesabaran sebenarnya. Kalau enggak ada kesabaran itu sulit kita terobos uh, subuh itu. Untuk bangun dari tempat tidur itu. Tapi kalau memang keimanan kita, ketakwaan kita itu sudah lebih dominan, itu tinggal semuanya. Uh, tadi pagi subuh Banda Aceh itu suhunya agak agak beda. Kalau memang ngerasain agak beda. Agak dingin dari biasa. Saya hubungi beberapa teman. Nah, ternyata itu bisa menjadi ujian bagi kita. Mungkin enggak tahu apa ya pokoknya suhu tadi pagi itu beda dengan subuh sebelumnya ada agak agak apa namanya dingin ha. Ini juga keadaan suasana itu menjadi ujian kesabaran kita. Untuk lebih komit ya. komitmen. Ya, banyak lah. Jadi kita sebenarnya pada apa? Pada hal-hal yang kecil ya. Atau li amal amali pada apa? pekerjaan hari-hari. Jadi seseorang itu bila bila ia sudah bisa apa mentransformasikan nilai-nilai kesabaran di dalam aktivitas kesehariannya itu lah orang yang bijak satu kira. Orang yang orang yang diaway. Jadi jadi itu. Ya. Oleh karenanya eh, apa namanya kita harus menjadikan keadaan dalam berbagai keadaan perbuatan dalam berbagai aktivitas komunikasi di dalam berbagai situasi dan suasana itu harus bermuara kepada entitas nilai-nilai kesabaran itu yang paling penting. Nah, <tuh> kalau enggak itu akan akan kan sulit kesabaran kita. Hamba Allah yang mulia para pendengar suara Radio Putra Rahman SRMBR dan radio Republik Indonesia pada Aceh dimanapun manapun berada. Kita harus memahami bahwa manusia manusia yang teguh pendiriannya melakukan ibadah di malam hari, melakukan qiyamul lail ibadah di malam hari wasyamun nahar dan melakukan puasa di siang hari itu itu tidak tidak mudah sebenarnya. Ada ujian ujian kesabaran, itu ujian kesabaran di dalam beribadah Nah, ujian kesabaran di tempat kerja juga juga banyak ya. Di mana-mana kita akan, akan butuh itu di dalam kesabaran itu sendiri. Makanya disebutkan bahwa eh, apa namanya? Di dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia itu akan dihadapkan kepada beberapa kenyataan-kenyataan kenyataan-kenyataan mana tidak sesuai dengan pilihan-pilihan kehidupannya. Di saat itulah mereka membutuhkan nilai kesabaran itu yang ada dalam dirinya. Memang oh, enggak sulit. Sulit. Jadi di dalam kita apa namanya eh sejak bangun pagi itu sudah ada ujian kesabaran kita melangkah dari rumah untuk mencari rezeki ataupun untuk bertugas untuk bekerja itu juga sudah ada ujian kesabaran itu. Kemudian kita kembali lagi juga ada ujian kesabaran itu. Ya salah satunya obsesi kita untuk untuk bagaimana menselaraskan antara antara tuntutan pekerjaan dengan tuntutan kewajiban komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu akan kontradiktif ya. Selalu akan akan berperang dia. Selalu akan berkecamuk. Maka andalah harus hadir menjadi apa? Menjadi penentu Jadi kehadiran Anda itu harus menjadi menjadi penentu. Kalau tidak ya kehidupan Anda akan selalu terurai dan jauh daripada nilai-nilai kesabaran itu sendiri. Jadi jadi ini yang yang yang perlu kita apa? Kita jaga sebenarnya. Bagaimana supaya kita itu berada dalam pemeliharaan kesabaran itu sendiri habada yang mulia oleh karenanya sabar sabar dalam beribadah ya, itu penting sabar di dalam berusaha itu juga penting sabar di dalam menuntut ilmu lebih-lebih lagi siapa itu Imam Syafi'i ya kalau nggak salah ya, mengatakan apabila seseorang itu tidak sabar menahan penderitaan untuk sebuah pengetahuan maka kesengsaraan sepanjang masa leh akan dialami jadi itu penyesalan terus akan tumbuh maka ya orang yang masuk di dalam dunia pendidikan orang yang masuk di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan kesabaran nanti ini kan diolah banyak-banyak versi. Banyak versi. Misalnya kalau anak Anda dikirim misalnya jauh merantau untuk menutup ilmu sekolah misalnya. Kita sebagai orang tua kan punya kewajiban untuk mengirim biaya mereka. Kalau dulu oh pakai wesel pos ya. Terlambat misalnya. Itu kan ujian kesabaran. Jadi orang yang merantau itu kalau enggak ada biaya itu sebuah penderitaan sonya itu yang kesabaran. Kalau sekarang enggak apa masih ada pos nggak berlaku lagi mungkin pos. Kalau sekarang ya sudah SMS banking nggak dikirim, yang penting ada nomornya yang bisa masuk terus. Dia butuh kesabaran. Jadi kalau Seseorang itu tidak tahan menderita untuk untuk memperoleh pencerahan sebuah ilmu, maka kesesaran hidupnya akan selalu. Jadi seseorang yang menghadiri majelis taklim misalnya, itu kan butuh kesabaran, butuh ujian ya. Jadi ya, isilah kehidupan ini dengan pengetahuan-pengetahuan sebenarnya. Itu yang amat penting ya. Kalau tidak ya kita akan merugi di dalam kehidupan ini. Sudah pasti orang yang beribadah dengan ilmu itu beda dengan beribadah dengan ikut-ikutan. Jadi ini perlu ada pengetahuan itu ilmu itu sendiri. Oleh karenanya untuk memperoleh ilmu itu juga ya kita butuh kesabaran. Dan nah, sebenarnya begini, untuk makanya disebutkan asabrun nisful iman ya. Itu sabar itu sebagian besar daripada iman karena memang ya, kita terikat dengan dengan dengan enam rukun iman itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara iman, dia sudah sick in one ya. Enam itu menjadi satu kesatuan, menjadi cara pandang kita paradigma kita, cara berpikir kita, cara hidup kita sudah itu. Sudah teguh. Yang paling penting lagi kita beriman kepada hari akhirat. Hamba yang mulia, marilah semua aktivitas kehidupan kita ini kita isi dengan nilai-nilai kesabaran. Insyaallah kesabaran itu akan membuahkan hasil. Bilahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM